Selamat Baru ya Pak Rudi. Selamat ya. s i l a k a n Pak. Ya, kalau saya melihat pemerintah kita ini gaya、uh, pikirnya yang aneh-aneh saja.、Gitu. Kenapa mesti membuat produsen itu mempunyai sistem pembakaran? m u a begitu langsung a j a tetapkan besaran subsidi. Saya rasa rakyat juga bisa menerima.、Makasih. Terima kasih. Selamat ya Pak Rudi. もしもし、私たちの皆さんにお会いしましょう。皆さんにお会いしましょう。私たちのマリンタートルズは、私たちのお会いしましょう。私のお会いしましょのお会いしまたちのお会いしましょう。私たちのお会いしましょう。私たのお会いしましょう。私たちのお会いしましょう。私たちお会いう。私たちのおいお会いしましょう。私たお会いしましょう。 サーヤの皆さんにお越しいございました。Hello, Itu kebanyakan itu s e b a g i i n d o n e s i a itu pakai e m listrik, tenaga diesel, itu yang sudah paling boros sekali. Itu di dunia itu g a k ada selain Indonesia, paling boros listrik pakai t e t e g a d i e s e l m e u s n y a y a n listrik ya pakai bahan bakar apa? Minyak ya,、eh, bahan bakar nuklir gitu yang murah, y n irit 24 jam, g a k mati. Kita ketik melihat di beda di Sumatera, termasuk Kota Mati, menurut l Taruh kayak 100 stasiun, y a 10, 10, 10, 10, 10, 1 a 10, 10, itu selesai sudah sepuluh ribu cuma satu tempat cuma kita itu takut sama orang-orang mata k r i t a petakkan lingkungan jadi kita g a k mau bahkan lebih ketat yang s e r i kita sudah b i s a itu aja bu kita paling boros bu pasti baik terima kasih pak Edo selamat pagi Pak Ali ya sebenarnya si h gampang aja ya kalau memang pemerintah serius ya, masalahnya pemerintahnya g a k serius sih yang d e p a r t e m a n apa kementerian perindustriannya juga begitu pemerintahnya yang bagian lain juga begitu, kalau memang mau t e r k a s tegas saja, kalau mobil-mobil murah itu kan berjelas, n gak g boleh pakai bensin subsidi, nah kalau kalau katakan sudah dikeluarkan aturan begitu artinya kalau dia m ngisi ke SPBU yang pakai bensin subsidi ketahuan, SPBU itu di sekol, jangan n g gak boleh jualan lagi itu aja, gampang nah kalau ketahuan juga si mobilnya ini udah dicabut tuh simnya atau s t n k n y a nggak boleh pakai i t u dong keras dong harus keras kalau serius t a p i kan pemerintahnya kan pemerintah kayak begini ya susah gitu b a n baik terima kasih bali silakan h m e t r a b i s n i s enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Pak Adi selamat pagi ya, selamat pagi silakan bali Ya tadi ada w a c a n a untuk mengharuskan mobil baru jadi dua sistem ya gas dan bensin ya、hmm. uh, Menurut saya ya itu i n i sudah kehabisan akal untuk meng-stop kebutuhan mobil yang setiap hari Sama kebutuhan bensin yang makin meningkat ya Eh、uh, n Gak ada lain sebenarnya untuk mem mempercepat transversi m a s s a l kalau saya bilang Kalau saya bilang untuk ngirit bensin udah keluar mobil hybrid, kalau sekarang mistrik dan bensin cuma dua tiga liter ya. Kalau mau majipan itu atau di Singapura, deh, harganya tiga kali, m o b i l i Rp100 jutaan, disana Rp300 jutaan, jadi orang males beli mobil gitu. Itu i menurut saya transformasi masalahnya deh, gak ada lain kalau mau n g u r a n g i n subsidi m i n y a k Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi Pak h Endra.、Selamat、pagi. Ya, komentarnya p a k Ya, sebenarnya pemerintah paling gampang subsidinya d i c a b u t Uang yang 300 triliun dipakai untuk bangun yang m a c a m m a c a m Satu tahun, dua tahun juga jadi Terus bikinin rumah untuk orang-orang yang belum punya rumah gratis Rumah miskin itu diganti sama rumah-rumah susun Supaya mereka b i s a menempati rumah-rumah yang seperti di k o l o n g jembatan pindah rumah susun Itu gak usah bayar, pemerintah gratisin pasti r a y a r n y a setuju BBM yang pakai bukan orang miskin, orang kaya Mereka mampu untuk beli bensin 10 ribu Terima kasih Terima kasih Pak Hendra, Pak Herman, pagi Selamat pagi Bu s i l a k a n Begini Bu, menurut saya di sebelah pemerintah ini sih a kita tahu lah m e n c e l a k m e n c e l a k dicoba-dicoba Tidak ada satu kepastian harus setengah d a Dari pertama kalau kita mau ngirikin s、uh, u b s i di bensin itu udah j e l a s transportasi Masal itu seperti kereta api Kan banyak itu Yang bisa dipakai Misalnya di dalam kota itu ya Misalnya kita lihat aja realnya sudah Kayak i t a nyemperiuk Itu kota itu ada ada realnya Kenapa n gak g dipakai gitu loh Jadi mestinya、uh, Bridgebacknya itu d i p e r b a n y a k d i p e r b a i k i n keamanannya juga Di apa bisa kereta itu juga diperbaiki n yang banyak yang bagus keretanya jadi kan orang nggak banyak banyak mau bawa mobil jalan macet kan susah sama lagi kalau mobil baru itu yang murah itu harusnya tidak nggak boleh keluar itu kita nggak tahu kenapa itu bisa dikeluarkan kalau keluar itu harusnya harus udah pakai b p g b p g itu hasilnya juga harus di, di apa di percepat itu loh Jadi dipercepat dimana-mana di, Jadi orang yang mengisinya gampang Itu g u a n gitu Harusnya begitu aja Bo t m a kasih Bo Terima kasih Pak Yaman Selamat、hmm. siang Pak Agus Selamat siang Baik s i l a k a n Bapak k a p a k t a p a k Iya sebetulnya kebijakan ini agak terlambat Mestinya waktu mobil nasional murah itu sudah harus pakai gas Seharusnya Pemerintah kayaknya mau gampangnya aja n g g a k mau dia sulit-sulit Gas itu dari dulu sebetulnya sudah bisa diusahakan m a kasih はい eh, ya. Şey、S? S パンディオパンディバーグステロシスパンディジャカタ、デパートメーション、バンバーガーエラン、ウントバスランジャカタガジャとジュサ、パンディジャブジャン u ャン。 パンタウン saya nggak melihat ini、uh, kemarin w a k t u i t u aja mengenai pas-pasan pas-pasan premium dengan cara-cara yang harus di apa di a p e r t a n d a di mobil masing-masing atau apa tuh、nah, dan sekarang beri lagi dengan cara yang seperti ini jadi ingin p e n a i n yang sudah s e b e n a r n y a mau turun mungkin sebaiknya ya menahan diri untuk tidak m e n g u a k k a n ide-ide yang aneh-aneh gitu loh bisa juga makasih terima kasih perantau p a s a l y a selamat s i a n itu saya kira menghabis-habis waktu aja ya kemarin baru SVD nggak jalan sekarang mau bensin sama gas mana itu kalau saya suhu itu kalau bensin dicampur air itu lebih cepat gitu bu? Makasih. Makasih Pak Surya.